Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adim sulthani Allahumma alimna ma yanfa'na wa waffina bima 'allamtana Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqnash tinaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ashma'in. Uh, dear ladies yang aku sayangi, uh, hari ini rada sendu ya, <guluh> mengikuti suasana sendunya Sabtu pagi, <guluh> semoga yang sendu hanya penampakan saja karena pembahasan kita kali ini justru sebaliknya ya apa sih pembahasan kita apa ya ubi yang glowing glowing itu glowing glowing itu ya di judul teh sembilan highlighter ya andalan agar tampak wajah bercahaya cie jadi ada yang tanya ada enggak sih yang bisa nyulap wajah aku nih ya, biar tampak bercahaya. Ya, uh, look glowy ya, tampak bersinar. Bahkan ya, uh, ada teman gitu, dicek tasnya, "Apaan sih ini?" "Oh, ini krim andalanku banget nih. Pokoknya kalau enggak ada ini, aduh, bingung aku. Wajahku hilang glowingnya, <laughs> uh -uh, seperti itu. Uh pergi ke ini ya pergi jalan-jalan ke ke toko kosmetik apa sih krim sekarang yang bisa bikin kita glowy gitu jadi semua perempuan pengen wajahnya glowy jadi ada aksennya keluar auranya ya keluar uh, sinarnya gimana caranya uh, uh, jadi uh, ini bocoran ya ternyata yang pengen look glowy ya bukan hanya kaum Hawa, bukan hanya kita kita aja. Ternyata Rasul ya beliau saking pengin kece badai, tampak bersinar, beliau tidak meninggalkan tips-tips yang akan kita bahas nanti ya. Oke. Okay. Yang pertama kira-kira apa ya yang bisa membuat kita tampak bercahaya, tampak bersinar ya. Pertama alhasana. Alhasana itu segala jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, mendatangkan lima manfaat seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya. Satu kebaikan niscaya mendapatkan apa yang pertama jia'an fil wajhi. Satu kebaikan kita kerjakan akan bertambah ya pancaran di wajah. Yang kedua Nuron fil qalbi, cahaya di hati dua, yang ketiga siatan fir bisa menambah rejeki, meluaskan rejeki, yang keempat kekuatan fil badan, satu kebaikan bisa menambah stamina tubuh, yang kelima mahabbatan lil kholk. Jadi mendatangkan magnet daya pikat, daya tarik makhluk. Waduh, ini uh, dahsyat sekali ya. Kalau saya baca-baca uh, klinik-klinik, buka aura. Cie. <laughs> Silahkan uh, pergi ke kliniknya Jeng Ratna Ratnasari <laughs> atau Jeng Maria. <laughs> Janji mereka apa? Sama ya. Kalau uh, Anda mau... Uh, datang ke klinik kami ya akan kami bantu membuka aura Anda dan Anda akan memperoleh Lima manfaat. Jiyaan fil wajhi ada kinclong di wajah ya, nuron fil kolbi ada cahaya di hati, quwwatan fil jism stamina tubuh menjadi lebih kuat. Yang keempat siyaatan fil rizqi ya bertambahnya rejeki yang kelima mahabbatan baik makhluk yang mendatakan cinta di antara makhluk dan tentu kita enggak usah pergi ke kliniknya jeng-jeng siapa tadi ya cukup kerjakan satu kebaikan dan ini bukan gosip ini fakta ini dijelaskan langsung oleh Abdullah Ibnu Abbas satu kebaikan beroleh lima manfaat makanya dalam Al-Qur'an Famay ya'mal mithqala darratin khairan yara. Kita ulang. Famay ya'mal mithqala darratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, pasti ada efeknya. Pasti dia bisa merasakan efeknya dan efeknya minimal dapat lima hal. Tadi. Begitu pula sebaliknya ya ketika kita kerjakan keburukan ya sebaliknya sawa fil wajhi ya ada kegelapan di wajah ya zulmah fil kolbi ada suram di hati kemudian zikon fil rizki, ya jadi rezeki menyempit kemudian wahnan atau uh, di sini dikatakan ya alwahn. Alwahn fil badan stamina melemah. Yang kelima kurhan bainal khalq. Jadi dibenci. Jadi uh, sama persis ya sebaliknya ketika kita lakukan keburukan sungguh efeknya banyak. Ya kita enggak tahu yang mana dulu yang akan ngefek hilangnya wajah kita. <laughs> hilangnya wajah. Hilangnya cahaya wajah kita kah? Ya atau hilangnya lembutnya hati kita yang dulu lembut sekarang jadi keras kaku kayak batu, ya Kenapa? Penyebabnya bertumpuknya keburukan atau menyempitnya rezikah atau misalnya ada gangguan-gangguan kesehatankah? Semua itu ya efek dari keburukan yang kita kerjakan. Oke. Jadi tips buka aura. Pertama, apa tadi? Kerjakan segala jenis kebaikan. Apaan sih aura? Benar, ini fakta ya. Aura itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Maksudnya uh, ulah uh, kerjaan orang mencari duit aja uh, apa ada klinik buka aura. Itu benar. Jadi setiap uh, setiap kita memiliki yang namanya listrik jiwa. Ya distrik jiwa atau atau uh, sinar hati ya. Nah, dan itu sinar-sinar itu sudah Allah berikan ternyata ada yang semakin hari semakin meredup, menghilang bahkan ada yang semakin hari semakin memancar terang benderang dinikmati diri sendiri dan dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh ya, Membuka aura, memperoleh cahaya harus kita usahakan. Dan karena itu ingat ya, segala jenis kebaikan membuka titik aura-aura yang ada di seluruh tubuh kita. Kemudian oke okay, kalau memang hal kecil saja bisa memberi efek buka aura, kita pengen dong aura kita terbuka, Cideng. sehingga orang-orang yang di sekitar kita silau. Silau gak sama aku, silau gak belum ya mungkin aura saya belum terbuka sepenuhnya. Semoga kita bareng-bareng nanti berjamaah aura kita terbuka dari ketika pulang dari alatif ini. Amin. Oke. Jadi pertanyaannya ada enggak sih uh, kebaikan puncak kebaikan tertinggi atau pertanyaannya kebaikan apa sih yang paling tinggi ya? Puncak kebaikan itu apa? Kemudian dijelaskan ya, maхиya al-dhul hasanat, ya Rasulullah. Jadi ada yang tanya, ya Rasulullah, apaan sih? Ya, al hasanat kebaikan yang paling agung. Kemudian Rasul menjawab, ablaq athana, ablaq athana itu adalah memuji Allah. Jadi ketika kita ucapkan Uh, Ar-Rahman al Ar-Rahim al Al-Malik Al-Quddus Al-Wahhab Al-Qahhar Terus puji Allah sehingga benar-benar uh, kita merapat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah sehingga aura kesempurnaan Allah bisa kita miliki. Oke, okay. ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan lagi wa' although wa' berlagusana. Kalau tadi kan sudah kita kita sebut semua pujian untuk Allah. Ada enggak sih puncak pujian untuk Allah apa? Misalnya, ya kalau saya mujid, mujid, <gulis> <gulis> mujidnya email ya. Banyak kebaikannya, tapi pasti ada puncaknya apa nih gitu? Ah. Pujian teh email puncaknya adalah, misalnya ya hari ini bersama bersama tim berjuang melewati badai untuk menembus dan memperoleh cahaya di alat Al tifa. Jadi pasti ada segala sesuatu ada puncaknya. Oleh karena itu puncak pujian untuk Allah adalah ketika Engkau mengucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Kita ucapkan bareng-bareng La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Tiada Tuhan selain Allah Wahdah, duan, satu-satunya La syarikalah yang tidak memiliki apa sekutu ini puncak pujian. Makanya ketika di hari Arafah, Yaum Arafah, hari Arafah, yaumud du'a, hari doa. Ya, hari Arafah itu hari doa, hari di mana kita banyak-banyak berdoa. Kemudian ditanya oleh para sahabat eh uh, <tuh> Ma abl, uh, Rasulullah menjelaskan ya, ablag ma qultu ya, puncak apa yang aku baca di hari Arafah dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku ya. Antaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Sungguh ketika kita mengucapkan ini ini ada kaitannya dengan kajian kita kemarin ikhlas ya, kalimatul ikhlas. Ya, kalimat mengesahkan Allah ini ternyata salah satu tips utama pembuka aura cahaya mu'min ya baik untuk kehidupan dunia dia kehidupan kubur nanti maupun di kehidupan hisap. Oleh karena itu ya ringan tapi agung ya mudah dan sangat-sangat besar kebaikannya. Makanya saya tadi sepanjang perjalanan menikmati perjalanan dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, berharap agar Allah melimpahkan segala cahaya kebaikannya untuk tiga kehidupan aku, kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan hisab. Nah, itu kebaikan tertinggi dan semua jenis kebaikan jangan pernah diremehkan mengucapkan assalamualaikum teh itu kebaikan ya ketika kita ucapkan assalamualaikum hati kita bersinar wajah kita tersenyum badan semakin merasa sehat ya karena bisa mengucapkan eh, salam ya memberikan doa damai kemudian rizki saya jadi banyak kenapa semakin banyak saya ucapkan salam saya banyak teman <laughs> akhirnya ya kalau yang dagang dagangan laris, <laughs> laris manis, ya kan? Uh -uh, kemudian orang mencintai kita. Ada loh jenis-jenis orang yang Kita tuh senang bukan hanya pas ngelihat dia. Bahkan mau tidur ingat wajah dia. <laughs> uh -uh, mau tidur ingat dia. Uh -uh, jadi kalau enggak ketemu sampai kangen. Kok bisa ada orang yang punya kekuatan aura seperti itu, ya? itu Allah yang memberikan lewat segala amal-amal kebaikannya. Mau tidur teh, ingatnya email. <laughs> Mau tidur, ingat teman-teman ya karena cinta ya. sesama mukmin mereka punya cinta, mereka punya aura yang satu frekuensi, frekuensinya sama, ketemu di level yang sama, akhirnya Allah tautkan cinta di antara muk mukmin. Oleh ya, karena itu, jangan sepelekan segala jenis kebaikan. Assalamualaikum kebaikan, menjawab Waalaikumsalam juga kebaikan ya, memberikan uh, memberikan khidmah pelayanan untuk kaum muslimin ya, nyapin takjil kemudian menyayangi anak-anak segala jenis kebaikan ya, niatkanlah ya untuk Allah insyaallah beroleh lima manfaat yang saya sebutkan tadi dan itu bukan bukan gosip ya itu fakta yang benar-benar di apa eh, dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Abbas ya dan banyak dibuktikan oleh orang-orang yang beriman. Oke, kita sekarang masuk ke tips kedua. <kuh> Ini teman-teman nanti malam ada undangan buat teman-teman. Acaranya di TSM ya, nanti malam. Acara apaan ya? <giranya> Acaranya doa bersama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara doa bersama dipimpin langsung oleh Rasul. kira-kira pada mau enggak <giranya> pada mau ke sana enggak? Huh? Pada mau datang enggak nanti malam nih Rasul yang doa kita tinggal Amin, amin gitu. Kita dapat berkah doanya. Kira-kira pada datang ke sana enggak? Beneran. Pasti pada datang ke sana. Semua ingin mengucapkan amin di belakang doa Rasulullah. Tapi ah Umi undangan palsu. Ya enggak mungkin. Rasul sudah Umi. Uh, undangannya enggak mungkin karena Rasul sudah wafat, uh -uh. jadi jangan sedih jangan kecewa, ternyata Rasul pernah berdoa untuk kita umatnya meskipun beliau sudah wafat meskipun beliau tidak bisa hadir di Alatif meskipun beliau tidak bisa hadir di TSM ya, beliau tetap berdoa untuk umatnya dan doa itu masih ngalir dan doa itu berkahnya masih ya dirasakan oleh orang-orang yang Uh, mengikuti apa yang didoakan oleh rasul. rasul. apa sih dari tadi ngomongin panjang banget ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. <Sessizia> Naqdarallah. Nadarallah imra'an sami'a minni syai'an faballaghahu. Ya, jadi rasul benar-benar serius berdoa. Semoga Allah ya menganugerahkan, memberikan cahaya untuk orang yang mendengar ya sesuatu dariku kemudian dia sampaikan jadi intinya kita harus punya kontribusi menyampaikan ajaran Rasul sama persis seperti yang beliau ajarkan agar kita memperoleh apa tadi? berkah doa rasul ya makanya banyak para ulama terutama ulama hadis ya ulama ulama e, al, e, apa, tafsir wajah mereka bersinar wajah mereka ya e, begitu memancarkan cahaya mungkin allah ijabah doa rasul ya dan para ulama ini menikmati cahaya dari doa-doa Rasulullah. Nah, kita gimana? Kita juga bisa ambil ya, saham atau ambil ambil apa sih? Ambil bagian ya, ambil bagian. E, kita ajarkan ya kepada teman-teman, adik kita, kakak kita, ibu kita ya, gaya hidup Rasulullah. Rasul itu misalnya gaya tidurnya tuh gini loh. Kalau mau tidur begini. Kita ajarin. Gimana gaya tidur Rasul? <giggle> uh -uh. Harus tahu. Biar kita bisa menyampaikan. Gaya tidur Rasul misalnya. Beliau selalu berbudu. Kemudian membaca mu'awidat. Mu'awidat. Itu kalau kita mau tidur. Kunci-kunci pintu. Pintu rumah. Itu kalau pintu rumah. Nah, mu'awidat ini kunci-kunci. Uh, pintu jiwa agar tidak diganggu oleh syaiton misalnya baca apa uh, ayat kursi kemudian uh, ayat terakhir di surat al-baqarah kemudian baca muawidatain al-ikhlas muawidatain kemudian ya banyak sekali ya gaya hidup Rasulullah yang e, sebelum tidur. Kemudian gimana gaya makan beliau misalnya? Harus tahu biar kita bisa mengajarkan. Kemudian e, gimana pagi beliau paginya beliau ngapain aja? Siangnya ngapain aja? Malamnya ngapain aja? Kita harus tahu. Kemudian Rasul kalau marah ya, wajahnya gimana? Merahkah? <tuh> Atau gimana? Kita harus bisa menjelaskan. Rasul itu kalau lagi bahagia Doanya apa saja Kalau lagi sedih doanya apa saja Misalnya ya Kita harus ambil bagian Mengajarkan apa yang diajarkan Rasul Agar apa Kita dapat berkah doa Rasul, kan gak mungkin banget ya eh, Kita Mengaminkan Doa Rasul, sedangkan Rasulnya Sudah wafat, secara langsung Kita tidak mungkin Caranya hanya dengan ambil bagian menyebarkan ajaran Rasul, terutama sekarang medsos luas ya. Tentu pastikan yang kita sebarkan adalah hadis-hadis sahih. Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada orang yang mendengar sesuatu dariku, kemudian dia sampaikan ke Masameah, sebagaimana ya yang diajarkan oleh rasul persis harus punya kontri pusi agar wajah kita tampak bercahaya hati kita bersinar oke itu tips yang kedua sekarang kita masuk tips yang ketiga ya Simahum Fi wujuhihim Min asarith Min asarith sujud Simahum Simahum Fi sujudihim Fi wujuhihim Min asarith sujud Sungguh Ya terdapat Asar ya sungguh terdapat hmm, bekas atau tanda ya sebuah cahaya ya yang dimiliki orang-orang yang mencintai sujud semakin kita sering sujud semakin Allah tambahkan cahaya bagi hati Ya Wajah dan Kehidupan kita Sujud itu Apaan sih Hakikatnya Sujud itu Hakikatnya adalah Kita selalu Merendahkan diri Di hadapan Allah Kita selalu Merasa hina Selalu rendah Selalu merasa enggak enggak layak ya berdiri di hadapan Rob kita. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak sempurna. Itu sujud hakikat sujud-sujud kita. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan. Semakin dia menghinakan diri, semakin Allah mul ya kan itu sudah jadi uh, sistemnya ya kalau kita semakin merasa sudah sempurna maka kita semakin hina di hadapan Allah sebaliknya oleh karena itu perbanyaklah sujud ya Allah ya animudnip aku ini masih banyak dosa ya Allah animungkasir animungkasir mungkasir itu mungkas itu ambruk <laughs> apa sih broken bahasa Indonesia-nya broken? broken. Uh, uh, Jadi kas, uh, rapuh, ya. Rapuh, uh, uh, rapuh ya melting gitu ya, nggak ada apa-apanya di hadapan segala keagungan ya dan kasih sayangmu. Ini fakir apa fakir? Aku selalu butuh kepahdamu ya. Jadi uh, hakikat sujud itu uh, apa ya? Selain dia merasa rendah, dia juga tidak berhenti butuh kepada Allah. Dan kebutuhan dia hanya kepada Allah saja. Ya, jadi dia tidak punya kebutuhan kepada selain Allah. Hanya butuh kepadamu. Hanya perlu kepadamu saja. Ya. <tuh> ketika kita mencintai sujud ya niscaya Allah akan berikan cahayanya uh, kayaknya gosip deh faktanya orang yang banyak sujud cedatnya <laughs> makin uh, makin makin hitam ah itu kulit mati ah kulit mati harus segera di <laughs> harus segera di, uh, uh, dibersihkan kan uh, uh. Uh, kita masih terjebak ya dengan sesuatu yang sifatnya masih sempit ya uh -uh. intinya yang ahli sujud janji Allah ya akan muliakan dan Allah tambahkan cahaya nya sima hum fi wujuhihim min <sesuaian> atheris sujud nanti cahaya mumin itu uh, apa ya variannya banyak <tuh sesuaian> kok jadi e, cahaya khusus dari kebaikan warnanya begini cahaya khusus dari menyampaikan hadis warnanya begini cahaya khusus dari bersujud warnanya begini jadi koleksinya banyak bisa kita bisa kita combine warna-warninya nanti ya kemudian kita pakai nanti dan akan sangat bermanfaat ya untuk kehidupan di, di, di tiga kehidupan kita. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya ya. Kia mulail. Apa kia mulail? Menghidupkan malam dengan beribadah, baik dengan sholat, kemudian dengan zikir, dan puncak kia mulail adalah do, doa. Al Hasan Basri menjelaskan. Kalau bil Rahman, <coughs> sering-seringlah kalian bercengkrama dengan Ar-Rahman, merapat kepada Ar-Rahman, mendekat, ya, merasa intim, merasa, uh, merasa. <coughs> Merasa selalu bersama Ar-Rahman. Maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pakaian cahaya. Allah akan memberikan kepada kalian pakaian cahaya. Mumin hakikatnya, dia datang dari cahaya dan menuju kepada cahaya. Ya. Jadi kalamnya cahaya, ilmunya cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Mukmin ya berasal dari cahaya dan sepanjang kehidupannya cahaya yang ada di dalam dirinya tidak pernah padam ya. Dalam kehidupan dunia ya, dia selalu bersinar ya. Pagi dia bahagia, siang semakin bersyukur, malamnya semakin glowy bersama Ar-Rahman. ya Itu kondisi mu'min. Kemudian e, ketika banyak ya di antara kita, gimana sih caranya biar <gulau> wajah tampak bercahaya, rambut tampak berkilau, semuanya pengen yang kilau-kilau kuku juga harus <laughs> tampak bersinar semuanya mau yang bersinar mintalah cahaya dari sang sumber cahaya uh -uh. siapa pemilik matahari, siapa pemilik rembulan, siapa pemilik minyak zaitun <laughs> ini masuk ke minyak zaitun, uh -uh. cenah katanya ya yang pakai minyak zaitun yang dioles-oles nanti wajahnya bercahaya ya baik wajahnya maupun rambutnya dan ini fakta bukan bukan gosip silahkan nanti dicoba yang punya minyak zaitun oke ketika jadi Allah menjelaskan syajiroh <tuh> mubarakah Zaitunah la syarqiyah Wala gharbiyah Yakadu zaituha yudhi Walau lam tamzas hunar Nurun ala nur Ya, Jadi zaitun ini Termasuk salah satu syajarah Mubarakah, pohon penuh Berkah Pohon penuh berkah Yang banyak dipakai baik untuk eh, Kesehatan maupun Kecantikan Allah berikan titipkan sedikit cahaya Allah ke buah zaitun. Ketika Allah bisa memberikan cahaya ke buah zaitun, pasti Allah ya ber, lebih berkehendak memberikan cahaya kepada hamba-hambanya ya yang mau mendekati Allah, yang mau bersama Allah, yang bahagia ya bersama Allah. Jadi kita enggak kalah sama minyak zaitun, enggak pakai minyak zaitun juga tetap bercahaya. Uh -uh, ya. Jadi tips yang ketiga tadi apa? Hah? Yang keempat, yang keempat. Qiyamul Qiyamul Lail. <laughs> Oke. Okay. Sekarang kita masuk tips ke berapa teh? ke kepskalima doa. Seperti saya jelaskan tadi ya, Rasul itu juga peduli ini loh, style loh. Buktinya setiap keluar rumah ya, Rasul baca doa buka aura. Kemudian di setiap sujud beliau tidak pernah meninggalkan doa buka Aura, Ini bahasa kita buka aura Kalau bahasa Islam adalah Doa memohon cahaya Dan ini tidak pernah ditinggalkan Rasul Baik di dalam sujud beliau Maupun ketika beliau keluar rumah Terutama menuju ke masjid Gimana doanya? Sudah ada yang hafal? Allahumma jan Fi kolbi Nura Siapnya <susur> panik ya deh like for biar bisa nulisin. Ada? Uh, Ada uh, uh. <tuh> <tuh> Oke. <Okay. tuh> Nanti saya catatkan. Doa apa ini yang mau kita catat? Hah? Doa buka aura. Jadi enggak usah perlu enggak enggak perlu pergi ke kliniknya Jeng Ratna. <laughs> kita buka sendiri aura kita. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajal ja fi qalbi nurah. Wafi sam'i nuro. Jadi di absen ya. Uh, urutannya gini. Lihat saya urutannya. Satu. Jadi kan kita buka titik-titik <tik> aura kita. Satu per satu. Sini. Sini. Sini. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Wajal li <tik> nuro. Oke. Okay. Allahumma ja'al fi kolbi nuro. Ke hati dulu ya. Yang kita... Mohonkan agar Allah berikan cahaya-Nya. Kalau Allah berikan cahaya di hati, enggak ada yang disebut mentok. Kenapa mentok? Karena enggak ada cahaya di hati. Kenapa enggak ada solusi? Karena tidak ada cahaya di hati, ya. Kenapa bete galau segala macam ya, baper segala macam. Karena tidak ada cahaya di hati Oke okay. Allahumma ja'al Ikuti saya Biar apal bareng-bareng sambil ngapalin ya Allahumma ja'al Fi qalbi Nura Nura ini cahaya ya. Wafi sam'i Ikutin, <laughs> Ikutin. Wafi sam'i Nura Wafi basari نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا الحمد لله وفوقي نورا وتحتي نورا Wajah Nura, uh -uh. jadi kita buka titik aura satu satu. Okay. Yang pertama, Allah maja'al Fi kalbi nura Ya Allah Jadikan untuk hatiku Cahaya Galbi, galbi itu ha, Hati Wafi sam'i Sini ya Wafi Sam'i Sama'i Nura Dan untuk pendengaranku Cahaya -ha Wafi Sama'i Nura Wafi Basari Jadi kalau lebih hati ya. Kemudian sama ini apa tadi? Pendengaran. Kalau bahwa story? Penglihatan. Gak usah saya kasih ini ya. Wafi bahwa story nura wa'anyamini. Wa'an yamini, apa tadi yamin? Kanan. Wa'an yamini dan sebelah kanan aku cahaya. -ha yamin kanan dulu, kemudian ke kiri. Wa'an shimali Nura. Oke, okay. yang sebelah sini ya. Wafawqi atas, ya. Wafawqi atasku Nura. Watahti Nura. Masih sedikit lagi, kurang. Kalau mau cepat silahkan di boleh, nanti di share. Sudah boleh saya... Masih nulis? Masih? Oke, oke. silakan <tuh, atau latihan> Oke. Wafauqi <tuh>, nura wafauq atas watahti Nura bawah. Sedikit lagi sih sebenarnya, tinggal dikit lagi. Nanti bisa digogling. <laughs> digogling namanya doa apa ya ini ya, yang pasti kalau nyari doa pembuka aura. <laughs> takutnya nanti tersesat. Heeh. <laughs> Uh -uh, nanti keceng ratna lagi deh. Aduh maaf ya ada yang punya nama ratna nggak? <laughs> uh -uh. Oke okay, sudah sini uh -uh, di wajah li nora. ij'al li jadikan untukku cahaya waj'alni ja dan jadikan aku sendiri cahaya uh, jadi teman di ladies <coughs> Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini ketika beliau sujud sungguh kita membutuhkan tambahan cahaya untuk kehidupan kita ya cahaya untuk hati kita pendengaran kita ya penglihatan kita semuanya ya agar kehidupan kita ini kita lalui dengan mudah eh, ketika kita pastikan bahwa rumah kita harus bercahaya apakah kita sudah memastikan rumah kedua kita nanti bercahaya di mana rumah kedua kita kubur, hello, kita nanti punya rumah, kita ada tiga rumah, rumah dunia, rumah kubur, dan rumah hisap. Ya. Nah, nanti di rumah kubur kita, kira-kira masih bisa langganan PLN enggak? Kira-kira PLN masih melayani customer <laughs> pelanggan dari kubur enggak? Maaf ya. Ternyata dari sekarang kita harus memikirkan cahaya untuk kubur kita nanti seperti apa ya? Terangkah, gelapkah ya? Cahayanya LED kah? <tuh> Atau cahaya pakai pakai pakai bohlam kah ya? Itu murni dari amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia, ya. Makanya banyaklah memohon cahaya. Jadi ini judul, bisa dikasih judul doa ketika sujud dan doa ketika menuju ke masjid. Memang memang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukan saya dapat cahaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul nanti ini harus disampaikan ya begitu. <tuh> Kemudian ayo coba kita baca Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim uh, uh, Surat ke enam-enam ya Ayat delapan Sudah dapat At-Tahrim surat enam-enam Ayat 8. عُوذوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Yoma la yuzil la hul Nabiya waladin amanu ma'nuhurum yasgaab in aydim nuhurum yasgaab in aydim rabbana rabbana atmim lana rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir rabbana Atmil lana nurana wa ya rabbi ya rab kami atmil lana sempurnakanlah untuk kami cahaya kami wa dan ampunilah kami Jadi kondisi kita nanti di yaumul hisab pada hari hisab Ya, mukmin itu ada yang punya cahaya sebesar kuku saja, ada yang cahayanya sebesar gunung. Di hari itu ya, cahaya kita ya sama persis dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia. Bisa enggak nanti saya nebeng cahayanya teh email? Saya lihat ternyata cahaya teh email lebih besar dari punya saya, tidak bisa ya, masing-masing kita pegang lentera amal ya, yang kita usahakan ketika di dunia e, ke, kalau kita, jadi ini salah satu doa ya, jadi doa minta cahaya atau buka aura ada yang dari hadis yang diajarkan rasul ada yang dari al- Quran, mangga silahkan dua-duanya banyak-banyak dibaca sekarang e, coba kita menuju ke Al-Hadid Al-Hadid itu setelah wakiah ya surat kelima tujuh oke okay. surat kelima Tujuh sudah dapat semua? Al-Hadid ayat 12 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'anu Baina bayna idiyhim wa biaymanihim yas'anu Baina bayna بأيمانهم بشراكم اليوم شنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك, ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون Kuatul yang aman, dzurun. Dzurun, aku tabis min nur kum. Qul rujug waraqum, fal tamisun aura, fal dzurib Silahkan dibacakan artinya. Yaitu, pada hari ketika kamu melihat orang mu'min, laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya itulah keberuntungan yang besar pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman tunggullah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu dikatakanlah kepada mereka kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa jadi eh, sahabatku, temanku nanti eh, kondisi kita semua pada yaumul hisab semua kita masing-masing bawa lentera amal ya, tadi dikatakan ada yang sebesar kuku, ada yang sebesar gunung semua yang mukmin mereka membawa cahaya menuju selama 50 ribu tahun jadi ketika kita di, di, di dunia, usia kita cuma berapa, paling banyak mentok 100, kurang lebih tapi nanti yaumul hisab usia kita 50 ribu tahun. Jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat ya. Sengsara bagi orang-orang yang tidak peduli hisab, sungguh ya bahagia nikmat bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan termasuk mempersiapkan lenteranya. Jadi kelompok mukmin semuanya bercahaya, mereka menuju as sirot. Apa sirot? Sebuah jembatan. <tuh> jembatan ini yang hanya memisahkan ya, kalau lolos jembatan ini berarti masuk surga. Oleh Karena itu benar-benar ini detik-detik, detik-detik yang eh, apa, yang menegangkan ya di mana selama perjalanan 50 ribu tahun ya sekarang yang dihadapi adalah as-sirat jembatan. Tiba-tiba pas di depan jembatan tersebut ya yang sekelompok mukmin tadi bercahaya ada sekelompok yang satu golongan tadi tiba-tiba cahayanya menghilang. Tiba-tiba cahayanya padam. Tentu saja bingung ya. Kenapa dari dari kemarin-kemarin selama 50 ribu tahun kami bercahaya? Tapi kenapa ketika genting-gentingnya akan melewati as-sirot justru cahaya kami padam? Ini yang dijelaskan di surat Al-Hadid. Cahaya milik orang-orang munafik ya padam otomatis ketika akan menapaki as-sirot. Makanya mereka mengatakan... Eh, <tuh> Nih, yamanyaqul al munafikun wal munafiqatun ladin amanuzuruna. Bismillahirrohim. Uzuruna, uzuruna. Tunggu kami, wahai teman, ya. Tunggu kami, wahai kawan. Kami sekelompok sama kamu. Tapi cahaya kami tiba-tiba padam ya. Udzuruna. Uh, Lihat kondisi kami ya. Kami ini satu golongan denganmu, tapi kenapa tiba-tiba uh, cahaya milik kami padam. Udzuruna. Uh, Bismil nurikum ya. Be uh, kasihanilah kami, berilah ya cahaya yang kalian miliki supaya kita tetap bisa menjalani as -sirot. Kemudian Kilaroh jauh orang kum faltamisunurah kata orang mukmin pulanglah kamu ya pulanglah kamu dan carilah cahayamu sendiri ya jadi waktu itu tidak ada sharing cahaya tidak ada tolong menolong murni dari amal kita masing-masing. Faduriwa bainahum -masing. bisuri llahu bab ya ketika cahaya padam langsung ada dinding otomatis ya yang memisahkan antara mukmin dan munafik. Jadi munafik itu mereka menganggap bahwa mereka satu golongan, satu geng, tapi ternyata sama Allah cahayanya dipadamkan kemudian dibuatlah sebuah dinding pemisah. Fadribabainahum bisurillahu bab babum baatinuhu fiihir wallahi ruhu minkibalihi al'adzab sebuah pintu yang di dalamnya batin di dalamnya ini rahmah yang tadi berhasil masuk mendapatkan rahmah, kasih sayang nikmat dari Allah wallahi ruhu. di belakangnya ya di belakang pintu tadi minkibalihi al'adzab mereka merasakan ah, azab yang pedih Ya, sungguh ya kita benar-benar harus peduli cahaya Semalam saja kita hidup tanpa cahaya kebingungan Nanti kita punya usia 50 ribu tahun Kalau tidak punya cahaya Maka selama 50 ribu tahun kita akan sengsara Banyaklah berdoa Rabbana atmim lana nurana surat at-tahrim tadi Rabbana atmim lana nurana wa awfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Insyaallah ya kita akan berpijar bak fajar setiap setiap fajar setiap hari ya dengan cahaya yang kita pinta dari Allah ini baru berapa tipsnya ya waktunya habis jadi gimana dong ini oke oke oke oke kita terakhir di doa masih masih banyak gimana dong yang belum tadi Ini di surat Al-Hadid juga Yuk kita masuk ke surat Al-Hadid juga Tapi di ayat 28 <coughs> Al-Hadid Sama ya dengan tadi Surat 5, 7 Di ayat 28 Ya ayyuhal ladhina amanuttakum Allah Wa aminu birasulih Yuktikum kiflayin Yuktikum kiflayinimir rahmatih Wayaja'al lakum nuran tamshunabih Ngerti ya tadi kata kuncinya nur Ya kata kuncinya nurah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih kalau kita lagi salat kemudian eh, imamnya lagi baca ayat-ayat yang ada nur Allah aku minta itu itu ya jangan lupa nur cahaya ketika ada imam eh, salat kemudian baca kita dapat kata kuncinya nur ya Allah aku minta itu untuk Tiga rumahku, rumah dunia, rumah kubur, dan rumah hisap. وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا وَتَمْشُونَ بِهِ وَيُوفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, Hai orang-orang yang beriman kepada para Rasul. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dan menjadikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dan dia mengampuni engkau. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Cahaya. Hiduplah kita di negeri cahaya. Cahaya dengan pijar yang ada di hati kita, dengan sinar yang ada di jiwa kita, ya hidupkanlah ya, e, nyalakanlah ya cahaya yang sudah Allah berikan ya untuk jiwa kita. Di sini diantaranya dengan Amanu, imanlah, yakinlah, teguhlah, berbahagialah dengan Islam. Wattaku, loh, dan bertakwalah. Kurang berapa menit sudah di... Satu menit lagi? Oh, sepuluh <tuk> Oke, oke. Bertakwalah. Takwa, lakukan segala perintah Allah jauhi segala lara nganya. Dapat apa kalau udah begitu? Yuk tikum kiflain. Allah akan memberimu dua dua bagian rahmat. Satu rahmat saja bisa memasukkan kita ke surga, apalagi rahmat yang kedua. Uh -uh. Jadi ada dua. <guluh> Jangan tersenyum-senyum ya kalau saya bilang rahmat. <guluh> Jangan-jangan sudah ada yang dapat rahmat, nanti ditambah sama Allah dua lagi, jadi dapat tiga, tiga rahmat. Oke. Okay. Wajahan lakukan nur tentang shunabihi dan niscaya Allah akan berikan kepada kalian cahaya sehingga kalian bisa berjalan dengan cahaya itu tidak kesulitan, tidak kebingungan, ya, tidak mentok, ya. E, semua ada solusinya, semua ada kebaikannya. <tuh> Wa yufir lakum dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi di poin yang ini adalah iman dan takwa secara umum. Jadi ini memang tipsnya tips acak ya. <tuh> e, yang mana aja bisa kita kerjakan maka kerjakanlah. Oke, e, sebenarnya poin-poin selanjutnya adalah yang sering yang populer wuduk ya, duduk ini membuka aura paling paling menyegarkan dengan berduduk. Ada satu cahaya spesial yang tidak dimiliki oleh umat lain. Bahkan ya umat-umat para nabi sebelumnya tidak memiliki cahaya spesial ini. Namanya cahaya Gurah muhajalah. Ya. Jadi nur muhajalah ini cahaya khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang suka wudu ya di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ya ya Rasulullah. Eh jadi Rasul bilang nanti umat akan dibangkitkan bersama para nabinya masing-masing. Bagaimana engkau mengenali manusia yang begitu banyak ya Rasulullah? Uh -uh, ternyata umat Rasul sudah ada tanda khusus. Apa itu? Namanya tanda ghurrah Muhajalah Ada sinar ya yang terang di anggota wudu mereka. Karena itu kalau wudu ya, wudu e ngebasuh apa? rambut ya. Jangan sehelai, nanti cahayanya cuman <laughs> Ya kan udah sah, buduk dengan rambut sehelai, emang udah sah, tapi nanti cahaya kamu sehelai, ya emang enggak sih kalau maunya cuma sehelai, kalau mau cahayanya banyak ya sebanyak, banyaknya. makanya kalau cowok sunahnya sep, tarik lagi sep, biar full cahaya. Kalau nanti cuma diambil ujungnya, nanti namanya ombre, ombre itu bercahaya di ujungnya doang, Iya, ya mangga kalau mau ombre silahkan ya. Ada yang mau ombre, ada mau highlight di pinggir sini juga boleh. <laughs> Terserah. <laughs> yang penting ya rajinlah Wuh, wudu. Oke wudu, kemudian apa lagi? Saya singkat aja ya. Uh, Quran dan sabar. Udah segitu singkat karena pembahasan Al-Quran sudah cukup banyak ya. Oleh pemateri lain, kemudian pembahasan sabar juga sudah cukup banyak. Jadi semoga beberapa tips ini bisa menolong kita... Uh, untuk ya uh, tiga kehidupan kita ya dunia kubur dan jamul mahsyar nanti semoga kita semakin bercahaya semakin hari semakin ada fajar di wajah kita uh, uh, enggak ya uh, alhamdulillahirobbilalamin uh, sudah sejauh ini materinya mudah-mudahan uh, bisa menambah lagi kreativitas untuk menambah cahayanya ya di dalam hidupnya. Dan satu yang paling uh, selalu terngiang bahwa uh, nanti dia umil hisab 50 ribu tahun gitu. Di dunia ya seperti Umi bilang tadi mungkin hanya 100 tahun maksimal gitu. Tapi setelah dunia ini berganti dengan dunia kubur, dunia hisab, sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Di dunia meskipun sebentar, di situ kita tempat untuk mengumpulkan cahaya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menambah semangat dari lady semua yang hadir di sini uh, untuk menambah ilmunya lagi, untuk menambah kebaikan dari setiap poin-poin uh, yang tadi didapatkan. Mudah-mudahan bisa uh, Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Ya, ada pertanyaan nggak? Mungkin cuma satu pertanyaan ya. Ada satu dua tiga nggak ada? <laughs> Disimpulkan sendiri. <laughs> ya, jadi mudah-mudahan. Uh, kita lebih banyak menggali ke dalam diri kita, uh, sudah sampai mana kita mengumpulkan cahaya-cahaya, sudah sebanyak apa, sudah cukup cukup terangkah nanti, untuk selama 50 ribu tahun, atau belum gitu ya, mudah-mudahan uh, banyak manfaat, yang bisa diambil dari kajian ladies hari ini, kita tutup dengan muhasabah, mari kita buka hati-hati kita, tundukkan kembali hati-hati kita, dan seperti salah satu tips bahwa Allah menyukai orang-orang yang senang bersujud dimana kita mengecilkan diri kita dan mengagumkan Allah insyaallah bismillahirrahmanirrahim hamdan hamidin hamdan syakirin Hamdan yuafin yamahu w yakafiu masirah Ya Rabbana walakalhamnu kama yamabil Jalal wajhkan karim wazim Sultanik Allahumma salli 'ala Muhammad Allahumma rahman bil وجعل الهدى لنا إمامًا ونورًا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آنا النين وأطراف Wajalulana hujjatillah Rabbil 'Alamin, Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran, sayangilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai imam kami, pemimpin kami, pedoman kami. Rabbil 'Aqulubina musim semi untuk hati kami, lana. Fajar, sinar fajar yang selalu menerangi hati kami Nuron, cahaya untuk jiwa kami Hudan, petunjuk, rahmah kasih sayangmu Ya Allah ingatkanlah kami Semua yang kami lupakan dari Al-Quran Ajarkanlah kami dari semua yang tidak kami ketahui Berilah kami kesempatan untuk selalu bisa bertilawah Al-Quran Menikmati ayat-ayat Al-Quran. Bil-Quran, ikhtadayna ya Allah. Dengan Al-Quran, kami memperoleh petunjuk. Bil-Quran, sa'idna ya Allah. Dengan Al-Quran, kami bahagia. Bil-Quran, farihna. Dengan Al-Quran, kami sungguh gembira ya Allah. Bil-Quran, syafi'na. Dengan Al-Quran, berilah kemudahan kehidupan untuk kami ya Allah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاننا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير waja'a lilmauta rahatan lana min kulli syarr ya allah perbaikilah urusan dunia kami karena ya allah perbaikilah urusan agama kami karena agama itulah yang menjaga kami ya allah perbaikilah urusan dunia kami karena tempat kami hidup dan tinggal saat ini adalah dunia Ya Allah berbaikilah akhirat kami Karena kami datang darimu dan akan kembali kepadamu Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kami Sebagai tambahan amal-amal untuk kami kembali kepadamu Sebagai tambahan kebahagiaan untuk kehidupan akhirat kami dan jadikanlah kematian kami rahatan minggu lishar agar kami bisa berhenti berbuat buruk. Agar kami bisa berhenti berdosa. Agar bisa kami berhenti bermaksiat kepadamu. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayamina yawma alqaka fih Allahumma inna nesaluk aisha tan haniyah, wamita tan sawiyyah, wamardan ghair muhsin walafadz. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik usia kami, sebaik-baik amal kami, sebaik-baik detik-detik yang kami lalui. Menjadi hari pertemuan kami dengan engkau ya Allah Ya Allah sesungguhnya kami meminta kehidupan yang nikmat Kematian yang mulia dan kembali kepadamu Tidak dalam kehinaan, tidak dalam kesengsaraan Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الم وخير الحياة وخير الممات وثبتنا wasaqil mawaazinana wa haqqiq iimanana warfa' darajatina wa taqabbal ya allah sesungguhnya kami meminta sebaik-baik permintaan sebaik-baik doa sebaik-baik ilmu sebaik-baik amal sebaik-baik asawab sebaik-baik pahala sebaik-baik jenis kehidupan sebaik-baik jenis kematian Sabbitna teguhkan kami, zaqil mawazinana beratkan timbangan amal kami, haqqiq imananana teguhkan keimanan di dada kami, warfa' darajatina muliakanlah kami. Allahumma ufir lana wal walidina warhammum kama rambaunasihara Ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ufir li jami'il muslimina wal muslimat al ahyaat minhum wal amwat dan seluruh dosa-dosa saudara kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillahirrohmanirrohim uh, kita tutup saja kajian hari ini uh, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim istighfar sebanyak-banyak dan sebenar-benar istighfar astagfirullahalazim mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita uh, melembutkan hati-hati kita dan memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapat hari ini subhanakallahumma bihamdika asyadu la ilaha ila angta astagfir wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh